Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Fikuli lahdatin abada Adadani amillahi Wa ifdalih Allahumma akrimna Binuril fahmi Wa akhrijna min dulumatil wahmi Wa ta'lana Ababa rahmatik Man syur alina Hikmatat Ya Rahman Rahimin Allahumma ina nas'aluka Fahamal Nabiyyin Wahibdul Musalin Wa ilhamal malaikatul mukarrabin Allahumma agnina bil ilmi Wa zayyanna bil ilmi Wa akrimna bil taqwa Wa jemilna bil aafiyah Ya Rahman Rahimin Rabbana Atina min ladunka rahma wa'alimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antar alimul hakim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Enosel na, ini mulai-mulai solat jenazah lagi. Semoga kita panjang umur semuanya. Jadi solat jenazah. Setelah kita bicara masalah solat khasar, solat jama, maka kemudian kita akan melaksanakan solat jenazah atau mempelajari solat jenazah. Salat jenazah itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam kepada kaum muslimin. Akan tetapi jika hanya dilaksanakan oleh seorang wanita muslimah, maka hukumnya belum terlaksana kewajibannya, sehingga masih tetap wajib. Ada satu orang laki-laki yang lain yang melaksanakannya kalau tidak maka hukumnya berdosa semuanya karena hukumnya salat jenazah itu adalah fardu kifayah jadi kalau ada satu orang yang melaksanakannya maka gugur kewajiban kepada yang lainnya maka jika yang satu orang yang melaksanakan itu perempuan itu sah artinya sah bagi dia tapi belum bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah jadi harus laki-laki dan laki-lakinya pun harus sudah balil. Kalau perempuan walaupun sudah balil, maka tidak terlaksana dan tidak menggugurkan. Tapi terlaksananya sah. Untuk dirinya sah. Nah, kemudian, apakah solat jenazah itu khusus hanya bagi laki-laki? Tidak. Solat jenazah juga disunakan untuk dilaksanakan oleh perempuan. Bahkan ada satu amalan ya yang diajarkan oleh para salafunas soleh. Dari kalangan para habaib di hadramut sana disunahkan kita kalau sudah masuk waktu sholat asar bukan habis sholat asar kan sebelum sholat asar untuk kita melaksanakan sholat jenazah kepada seluruh kaum muslimin yang sudah sah untuk disolatkan faedahnya apa faedahnya kita akan mendapatkan ampunan dengan bilangan kau muslimin yang telah kita sholatkan. Kalau seribu berarti seribu ampunan, seribu pahala, seribu lebur dosa. Karena kan sholat jenazah itu kan keutamanya sangat besar. Apalagi kalau jenazah yang kita sholat itu adalah jenazah orang soleh, jenazah orang yang jelas-jelas diampuni. Misalnya pak orang soleh meninggal. Ya, atau dia meninggalnya dalam keadaan syah syahid berarti kan diampuni dia. sehingga di situ disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sholla wa man sholla wara'a maghfurin Barang siapa yang sholat terhadap jenazah yang diampuni, maka seluruh orang yang sholat diampuni juga dosanya. Berkat jenazah itu. Dan barang siapa yang sholat di belakang imam yang diampuni dosanya, maka seluruh makmunnya juga diampuni dosanya. Nah Itulah kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh kaum muslimin, bukan karena agamanya, bukan karena umatnya, tapi berkat nabi Nya Muhammad SAW. Jadi ummati ummatun marhumah. Jadi umatku ini kata Nabi Muhammad adalah umat yang sangat dikasihi, spesial. Diisimewakan oleh Allah SWT. Dengan apa disimewakan? Diisimewakan dengan banyaknya pahala yang bisa diraih. Dengan banyaknya sebab-sebab dosa. Sebab-sebab pekerjaan yang bisa meleburkan dosa. Nah, Di antaranya, seorang jenazah itu. Niatnya bagaimana? Niatnya begini. Usalli ala mansuhat alihi salatu min amwati hadar yawm. Fardun lillahi ta'ala. Aku sholat terhadap jenazah-jenazah kaum muslimin yang sudah sah untuk disolatkan. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena kalau seumpama sholat jenazah itu dilaksanakan sebelum mayit atau jenazah itu dimandikan, aku tidak sah. Karena sholat itu ada waktunya. Ada waktu masuknya, ada waktu keluarnya. Tapi kalau sholat jenazah nggak ada waktu keluarnya, ada waktu masuknya saja. Kapan waktu masuknya sholat jenazah? Waktu masuknya sholat jenazah itu adalah dengan setelah dimandikannya jenazah itu. Nanti enggak? Nah, jadi kalau sudah jenazah itu dimandikan, ah sudah masuk waktu sholatnya. Bahkan disunahkan nanti kalau ada jenazah begitu keluar ke kalian, ataupun tetangga, ataupun yang lainnya. Kalau sudah mandikan, cepat-cepat diselati. Jangan nunggu di masjid. Ada sebagian yang sudah menyelatinya. Kenapa demikian? Iya, Karena dikhawatirkan setelah dimandikan, nanti keluar lagi. Kotorannya, darahnya, dan sebagainya. Karena kan kalau orang itu sudah mati, katanya si Yusat tidak pernah mengalami itu. Jadi orang kalau sudah meninggal itu seluruh organ tubuhnya menjadi longgar, los. Jadi antaranya adalah anus kita atau pantat itu. Itu anusnya itu kan seperti sekarang kalau kita ketiduran dalam keadaan duduk itu kan nggak batal sholatnya kan? Utuhnya kan nggak batal kan ya? Itu pula sholatnya kalau lagi sholat. Kenapa demikian? Karena mata itu mengikat akan otot-otot yang ada di dalam anus. Selama mata itu terbuka, artinya tidak tidur. Maka selama itu pula ototnya itu menjadi kencang, keras. Jadi sekarang nih kamu duduk kan? Lagi ngah kan? Tidak lagi tidur kan? Nah coba kentut. Ada mau kentut tidak? Ada mau kentut tidak? Kenapa? Kenapa enggak mau kentut? Malu. Karena pasti kalau kamu kentut bau. Ya kan? Ah, sehingga Pak malu jadinya dia omongin orang dan sebagainya kan. Aku nah, bisa kamu sadar. Kok bisa kamu itu mengingatnya? Ya, karena mata terbuka. Faham? Itu artinya hadis Nabi yang berbunyi al-ainani wa ussa Dua mata ini adalah pengikat dari dubur. Kalau saya tidur, terlepas. Kalau ini kematian yang kecil. Tidur itu dikatakan oleh Nabi kematian yang kecil. Kenapa? Karena orang ketika tidur, dia tidak merasakan apa-apa. Sama seperti orang yang sudah mati. Mereka ini katakan Mautun Asur. Kalau sudah tidur, dia tidak terasa. Ingat tidak kalian semalam waktu tidur? Kan kentut kan Iya kan ya ndak? Kan tiba-tiba Kalau kita malam-malam kan, Masa dia sadar Kalau ditanya Eh kamu semua kentut loh Oh masa sih Enggak terasa deh gitu Kan pasti bilang gitu kan Ya karena Karena orang tidur Jadi kenapa Kok begitu Kok sampai enggak malu Kok sekarang suruh kentut Enggak mau Tapi kalau waktu tidur Kadang-kadang keluar sendiri Gak usah disuruh keluar sendiri kan. Nah itu karena penjagaannya itu sudah tidak ada lagi. Sehingga lost. Nah oleh karenanya kalau semua kita tidur dalam keadaan terlentang atau tengkurap atau tidur miring. Maka udhunya pasti tiba. Kenapa demikian? Nah karena dikhawatirkan ketika tidur itu keluar sesuatu. Berbeda kalau kita tidur dalam keadaan duduk bersih bersila Seperti sekarang ini yang duduk bersila coba kentut Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa Karena Lobang pantatnya itu tertutup Dengan tempat duduknya itu nah, Kalau semua kamu tidur miring Jangan coba-coba Langsung keluar gitu. Nah gitu loh. Nah itulah rahasianya Nah oleh karenanya kalau orang sudah meninggal Semuanya itu lost Mimisan keluar Perut, kan ada isinya. Sekarang kalau ditekan-tekan pun tidak keluar, kan? Nah, tapi begitu kita meninggal, tekan dikit saja, keluar semua isinya. Nah, bisa jadi ketika sudah selesai kita mandikan, dari lubang-lubang kemaluan, dari lubang-lubang yang ada di organ tubuh itu, keluar sesuatu yang najis. Sedangkan ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau ada najisnya, tidak sah sholatnya, harus dibersihkan lagi. Walaupun yang menamat tidak seperti. Kalau sudah mandikan, apapun yang keluar nggak jadi masalah. Tetap aja sah sholatnya. Yang penting sudah dimandikan pada awal tadi gitu. Emangnya, oleh karenanya kalau ada ada jenazah setelah dimandikan maka hendaknya disolatinya dulu, walaupun sebagian kecil. Yang menyolatinya. Nanti dibawa musola, sholat lagi. Karena sholat jenazah itu bisa diulang nggak? Yang utama tidak bisa diulang. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu bisa diulang bahkan ada pendapat ketiga yang mengatakan sholat jenazah itu bisa diulang sampai 25 kali tidak lebih nah, jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal itu kan pada hari Senin dikuburkan pada hari Selasa kenapa kok begitu lama begitu lama karena para sahabat sibuk di dalam Menentukan siapakah Khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sibuk tentang Khalifah, karena mereka itu sangat sadar dengan tidak adanya Khalifah itu akan membuat kaum Muslimin dalam keadaan kacau. Harus ada pemimpinnya. Siapa yang berhak mengimami? Siapa yang menentukan di mana di apa diapa di, di, di, dikuburkan? Siapa yang menentukan siapa yang mandikan dan sebagainya? Semua itu kan berebutan. Nah, maka sebelum itu terjadi semuanya Maka mereka sibuk untuk memilih siapa penggantinya Bukan seperti yang dikoark-koarkan orang Syiah itu Yang mengatakan Itu loh, lihat sahabat-sahabat Nabi Jeleknya perangai mereka itu Masa Nabi meninggal, mereka sibuk cari-cari Pengganti siapa yang akan mengganti Nabi Beda sama Imam Ali Imam Ali bersama Nabi Imam Ali yang mematikan nah, Bukan seperti itu enggak seperti yang mereka katakan Itulah mereka jeleknya Agama yang selalu membicarakan orang Rasulullah melarang kita bicarakan orang lain apalagi yang sudah meninggal. Ungkuru mahasinama utaqum wa kufu an masa Hendaknya kalian itu menyebut-nyebut kebaikan orang mati kalian, jangan dan cegahlah kalian daripada menyebut kejelekan-kejelekan orang yang sudah mati. Ini sahabat Nabi bicarakan. Nah, itu paling bejatnya agama itu. Kalau agama semua mengatakan bahwasanya sebaik-baik sahabat yang pernah ada adalah sahabat Nabi mereka. Kaum Yahudi mengatakan sebaik-baik sahabat sahabat Musa. Kaum Nasrani mengatakan sahabat sebagai sebaik-baik sahabat adalah Hawariin. siapa mereka? Sahabat Isa. Tapi kalau kita tanya sama orang Syiah, paling bejatnya sahabat siapa? Sahabat Nabi. Bukan paling baiknya sahabat. Tapi paling bijaknya sahabat sahabat sahabatnya, dan mereka itu kalau mau masuk Islam, mereka punya syahadat tersendiri. Apa isinya syahadatnya? Syahadatnya itu adalah ashadu alladhi lahirullah, ashadu annu Muhammadan, rasulullah, waliun, waliyullah, waiya, wahfsho, finnar. Itu itu syahadatnya mereka. Jadi aku bersaksi bahasanya Allah tidak ada tuhan selain Allah. Bahasanya Nabi Muhammad SAW berada untuk Allah. Dan Imam Ali penggantinya. Dan Hafsah dan Aisyah itu berada di renaka. Pantas. Istrinya Nabi. Kekasihnya Nabi. Dikata-katain. Mereka mengatakan bahwasanya Aisyah dan Syedatuna Hafsah. Yang semoga kita doakan kita semuanya bertetangga dengan keduanya. Dan semoga kita semua mendoakan barokah daripada keduanya. Sehingga kalian semua menjadi Aisyah. Aisyah berikutnya. Hafsah-hafsah berikutnya. Amin. Ya Rabbal. -Amin. Itu dikatakan kafir. Aisyah sama Hafsah itu kafir. Nabi meninggalnya di mana? Di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Terakhir, mulutnya Nabi itu bercampur dengan ludahnya Sayyidatuna Aisyah. Meninggalnya Nabi pun di antara pusar dan dadanya Sayyidatuna Aisyah. Di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Pantaskah Allah Ta'ala meletakkan Nabi Muhammad dan akhir umurnya di dalam seseorang yang kafir. Seorang yang dibenci oleh Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi kalau ngadep mereka itu kalau kumpul kalau diminta oleh mereka jangan mau. Ya. Jangan mau walaupun ganteng, walaupun orang kaya, walaupun karena mereka itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kalian yang membenci ngomongin Ustazah, pasti ya istri Ustazah. Ustazah marah. Itu logika, karena dia adalah harga diri Ustaz. Tapi nah, itulah, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia ngomongin istrinya, dikatakan pelacur. Si nasional dikatakan pelacur. Dan bahkan mereka itu sendal-sendal mereka itu tulis Aisha Habsah, ada final lagi, ada, ada finalnya lagi. Nah, itulah agama mereka. Agama mencaci maki. Bukan agama. Kenapa kita katakan agama? Karena mereka itu bukan akidah. Agamanya bukan agama Islam. Agama sendiri. Karena mereka beranggapan bahwasannya Jibril itu salah. Yang betul bukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kepada Serina Ali. Ada nah, Jibril salah. Jibril-Jibril manusia itu bisa jadi. Gitu. Jibril mau bilang salah. Gitu. Jadi pantas kalau mereka itu sekarang diadab oleh Jibril. Jadi orang yang semacam itu, nantinya dia akan terjadi salah satu dari tiga hal. Oleh karenanya jangan mau kamu dipersunting oleh seorang yang si, si ah. Orang kalau sudah, di, kalau sudah kumpul sama orang si ah, dan orang si ah itu sendiri, akan terjadi salah satu daripada tiga hal. Yang pertama, berantakan keluarganya. Tidak ada akur-akurnya. Sama anak-anaknya enggak akur. Sama saudara-saudaranya enggak akur. Itu katalah Habib Ali Habsi. Sahibul Mualid di dalam kitab Kunuzun Sa'adat. yang pertama. Manilasalak tariqa aba'ih. Tahayyam wadoh. Kata-kata Imam Ali. Barang siapa yang tidak jalan dengan jalan kakek moyangnya. Maka dia pasti akan kebingungan. Pasti akan tersesat. Di dalam kesesatannya itu. Naudzubillah. Kemudian kata beliau, yang kedua, akan gila. Ada yang mau gila? Kalau ada mau gila, jadi sia. Nanti bakal jadi orang gila. Gitu. Kalau nggak sekarang, tunggu nanti di akhir umurnya. Kalau nggak gila, tunggu yang ketiga. Apa itu? Dunianya itu akan terasa sempit, sulit untuk dicari. Kalaupun ada, dia kaya, tapi nggak barokah. Uangnya melimpah. Tapi enggak barokah. Barokah tidaknya itu diukurnya bukan dengan nominal. Barokah tidaknya itu diukurnya dengan bermanfaat bagi dirinya untuk urusan akhiratnya. Harta yang barokah itu digunakan untuk akhiratnya. Dia loman, dia dermawan, dia membantu pondok, bantu masjid. Dia itu mengayomi para aikam, para janda, orang sakit. Lalu selalu dia itu... Bantu untuk pengobatan dan sebagainya Itu namanya hartanya barokah Hartanya banyak gak pernah bantu masjid Gak pernah bantu pondok Gak pernah bangun masjid dan sebagainya Itu namanya harta yang tidak barokah Makanya kalau kita minta sesuatu Minta yang barokah Barokah istri yang Minta istri yang Kan ustaz yang ngomong Kalau kalian minta suami yang Baroka, banyak semua baroka. Ilmu yang, anak-anak yang, rumah yang, mobil yang, nah, semua yang, minta yang baroka. Semuanya. Atas sendal, baju, baju dalam, semua yang, minta yang baroka. Kalau baroka itu ada kebaikannya. Kalau nggak ada baroka, maka bawa apes. Sendal nggak baroka, sandung lulu. Itu nggak baroka atau enggak barokah enggak mau kesandung aman mau kesandung aman akhirnya itu barokah namanya Mem, perempuan barokah selalu bawa kebaikan mengangkat nama keluarga Harkat keluarga akhirnya itu namanya perempuan yang barokah ada perempuan yang enggak barokah begitu kawin sama dia suaminya bangkrut hanya suaminya ustadz dulu begitu kawin sama dia terfitnah difitnah macam-macam dan sebagainya akhirnya tadinya Umatnya banyak, akhirnya jadi surut gara-gara kawin sama dia. Alhamdulillah, ada sih yang ngomong itu si Ustadz itu atau si Kuran itu semenjak kawin dengan dia langsung hartanya ludes kiniya ini ini ya itu. mau dibicarain kayak begitu. Nah, jadi kalau mau kayak seperti itu gampang, caranya gimana banyak melanggar di pondok, eh. apalagi bisa keluar gitu tarot gitu, Insyaallah nanti kalau kamu udah kawin gitu yang dialami seperti itu. Paham? Jadi keberkahan itu didapatkan dengan ketaatan dan keapesan itu didapatkan dengan kemaksiatan. Kanjir pasti kulumriin bima kasaba. setiap orang itu tergantung dan tergadaikan dengan apa yang dilakukannya. Dilakukan kebaikan, dia utang kepada Allah. Allah berhutang kepada Allah kepada orang ini. Utang apa? Kebahagiaan, keamanan, kenyamanan Kesejahteraan Dimuliakan orang, dihormati orang Itu karena Tapi sebaliknya Setiap dosa yang kamu lakukan itu tergadaikan Artinya apa? Allah utang sama kamu Setiap dosa Banyak kan dosa yang sudah kamu lakukan kan? Pacaran waktu di rumah Apalagi? Suka bohong, berumpi Apalagi? bantah sama orang tua nah, itu semuanya itu ah tunggu nanti itu masih utang Allah itu kalau Allah nggak ngampuni nanti sedikit-sedikit ah ini dosanya kamu doa ke orang tua nih kasih bencana satu nih dua terus sampai habis nah, jadi kalau mau banyak utangnya Allah sama kalian berupa keapesan kesengsaraan tidak aman tidak dimuliakan Dihinakan dan sebagainya perbanyaklah maksi itulah rumusannya Mau, mau enggak nah, Tapi kalau mau Allah utang kebaikan, kebahagiaan, keamanan hadis nah, sekarang banyak, ngaji Banyak sholat malam nah, Itu nanti Allah utang berarti, Allah utang kepada kalian Seperti Ustazah, hari masih hidup Semoga panjang umur, sehat walafiat Dari umur seperti kalian, umur 11 tahun, itu setiap 3 hari hatam Qur'an Setiap 3 hari hatam Qur'an Coba, ada di antara kalian yang tiga hari hatam Quran? Nah, ini setiap hari, bukan satu tahun sekali. Ramadan itu. Nah, Ramadan bisa saja tiga hari hatam. Tapi cuma setahun sekali. Nah, terus kalau dia bangun itu jauh jam 2 malam. Baca beritnya, sampai kapan? Sampai jam 8. Itu beliau. Eh, Ustaz tidak pernah sekalipun mendengar Ustazah ada berselisih dengan Abu Yahweh Hasan marah-marah gitu, atau ber, atau bertengkar gitu, enggak pernah dari kecil sampai beliau suaminya, bebasan meninggal dunia nah, solihat Allah banyak utang menjadikan anaknya, mulia dihormati orang, ilmunya barokah dimana-mana selalu dihormat, ada yang inginkan ustazah begini, ada yang inginkan begini, dan berbagainya, dimuliakan terus, kenapa? Allah utang Bukan apa? Kebaikan demi kebaikan yang beliau laksanakan pada masa yang lam. Wow. Jadi ingat, masa yang akan datang ditentukan oleh masa yang lalu. Eh, menjadi masa yang akan datang ditentukan oleh masa lalu. Jadi kalau masa lalu kamu banyak kebaikannya, tunggu. Nanti kamu akan menjadi orang bahagia. Tapi kalau kamu di masa yang lalu banyak kemaksiatannya, tunggu juga. Kamu akan menjadi orang yang banyak bencananya. Kalau tidak diampuni oleh Allah caranya bagaimana supaya tidak punya ralong salah nah, banyak berzikir jangan tidur waktu pengajian itu bahaya nah, kalau sombong lihat saudara kamu yang tidur bangun nih kasihan dia nanti banyak bencananya apalagi lagi di musola bicara bicara itu pendekkan umur mau nggak kawin dulu mau mati dulu tak belum kawin nah, baguslah kok mati sekarang mati syahid masuk surga langsung tanpa hisap mau Nah, itu yang mau biasanya putus asa itu. Mem? Nah, jadi silahkan mati dalam keadaan mencari ilmu, mati syahid. Ustaz tenang juga. Ustaz bangga. Punya anak murid mati syahid. itu. Tapi jangan mati di pondok ya. Paling susah susah cari ambulannya, susah ngomongnya sama orang tua. Kadang-kadang ambulannya gak dibayar, kita yang bayar duluan. Mem? Nah, jadi semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan syahid tapi syahidnya meninggal di atas kasur. Jadi seperti yang dikatakan Nabi Allah alaihi wasallam, aktsarul syuhada alal firasy. Kebanyakan syuhada syuhada umatku itu justru meninggalnya di atas kasur. Meninggal karena sakit jantung, kema mendadak, enggak sakit langsung meninggal, nah, itu syahid. Meninggal karena melahirkan, bagus tuh, mau. Enakan suaminya kawin lagi gitu. Nah, jadi itu semuanya Sebab-sebab kita meninggal dalam keadaan syah, syahid Semoga kita meninggal dalam keadaan syahid Yang enak gitu. Yang enak apa? Tidur Maksudnya mau tidur, eh enggak tidak mati yang mati Tapi setelah panjang umur Setelah 86 tahun baru gitu nah, Setelah kawin sempat Kadang-kadang dipikirkan kawin Kawin dulu Jadi ustazah dulu Punya anak dulu, punya rumah dulu Punya mobil dulu Sehat dulu enggak seteruk dulu baru kemudian meninggal dalam keadaan yang gagah muda cucu banguni aku ya aku salat nanti salat duha salat duha oh ya nek tidur mati baguslah gitu ini ada mukaddasyah Allah majalna al-fatihah ala ni anallahi rabbil alamin wasallatu wassalamu ala asyrafil anbiya salihat al-quran kita al hadinil muslimin salatu al fatihah يا ربنا اعترفنا.